Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Ihsan dalam reportase Radio Ku Kuningan. Jumat Berkah bersama program-program mulia yang menjadi inspirasi para penghuni surga. Banyak seruan ajakan bahkan metode lainnya untuk membawa umat menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui, hadirnya program mulia nasi gratis amanah terus menebarkan kebaikan dan kebahagiaan bagi masyarakat sekitar. Seperti pemaparan pendiri nasi gratis amanah, Bapak Haji Abdul Khalik tentang jadwal NGA setiap pekannya berikut ini. Alhamdulillah Jum'at Pembarokah, tanggal 20 November 2020, Yayasan Nasi Gratis Amanah. Hari ini kita berbagi ke Masjid Al-Qadar Jilres, Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Alhamdulillah dengan doa dan dukungan. Seluruh sesepuh, seluruh para pejuang-pejuang NGA dan para donatur NGA Alhamdulillah nasi gratis amanah tetap bisa istiqomah untuk bisa berbagi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan Seperti biasa untuk hari Senin kita berbagi ke para pemulung khususnya di TPA Kopi Luhur Kelurahan Galijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon untuk hari Rabunya kita berbagi nasi gratis amanah di pasar di Yayasan Yatim Piatu ke tukang becak, ke fakir miskin dan para pemulung. Untuk hari Jumat ah, kita berbagi ke jamah solah Jumat. Ah. Terima kasih para donatur, terima kasih para pejuang dan para sesepuh yang selalu mensupport mendoakan program Yayasan Nasi Gratis Amanah. Demikian reportase Radio Kukuningan. Jadilah inspirasi kebaikan dan kebahagiaan untuk banyak orang. Saya Ihsan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.